Nyanyian Siara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, Hai Yerusalem, Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdo'a lah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh saudara-saudaraku dan teman-temanku aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu oleh karena rumah Tuhan Allah kita aku hendak mencari kebaikan bagi ini.